muslim Yogyakarta alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin qiyamati wa ba'at para hadirat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala rahimani wa rahmakunallah demikian juga para pendengar Radio Muslim di 1467 AM yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali insya'allahu ta'ala pada pagi hari ini kita akan membahas dan membaca sebuah kitab yang di, diberi judul oleh pengarangnya dengan sifatul zawjati as-salihah. Sifat-sifat seorang istri yang salihah Sering kajian-kajian membahas kitab ini Atau tema-tema semacam ini Tidak ada salahnya pengajian itu berulang-ulang Ibu-ibu sekalian Sebagai nasihat pada diri saya sendiri Dan juga pada kaum muslimat pada umumnya Bahwa ternyata memang teori-teori yang kita dapatkan ini belum tentu kita bisa praktekkan begitu saja di dalam kehidupan karena tentu untuk menjadi seorang wanita yang sholihah lawan beratnya adalah siapa? iblis sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwa ada musuh yang tidak kelihatan yang dia sudah berpengalaman ribuan bahkan mungkin jutaan tahun untuk menyesatkan e, anak keturunan Adam. Ya, anak keturunan Adam. Dia berusaha untuk merusak sesuatu yang tadinya baik, sesuatu yang tadinya tenang, sesuatu yang tadinya dan seterusnya oleh sebab itu terus kita perlu untuk mengulang-ulang kajian-kajian semacam ini dan kita tidak perlu uh, perlu uh, tidak apa perlu untuk tidak bosan dalam mempelajarinya. Alhamdulillah tidak terasa ibu ibu sekalian separuh kitab sudah kita lewati ya. Nya nah, allah uh, sudah halaman keberapa sekarang? 24, 25. Kita pada pembahasan terakhir adalah masuk pada sifat yang nomor berapa berarti ya tiga ya nomor tiga bahwa diantara sifat seorang istri yang solehah adalah apa pandai membahagiakan suami ya apabila di pandang ya, itqalus surur ala zaujihah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami ida nazoro ilaiha kalau sang suami meman, memandangnya entah itu penampilannya ya entah itu dalam bentuknya dalam pakaiannya dan seterusnya Ya. E, kemudian sampai pada halaman ke 24 kemarin dibahas termasuk dari kekurang fahaman seorang wanita ketidakfahaman seorang wanita kurang akalnya seorang wanita apabila dia itu berdandan ketika keluar rumah. Tapi ketika di dalam rumah bagaimana? Murad Murad Marid. Ya, itu di halaman 24 ya, minul umuril musifah anakatiran minan nisa la ta'la ta la wa ta zinawa tajammul illa idza aradat an takhruja minal bait. Di antara perkara yang sangat disayangkan, banyak dari wanita tidak kenal yang namanya dandan, kecuali apabila apa, keluar dari rumah. Untuk menghadiri walimah lah, untuk pertemuan lah, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah termasuk kata syekh Hada min dala'ili humkil mar'ah. Di baris yang, tiga baris yang terakhir. Ini adalah termasuk tanda kekurangan akalan wanita. Ya. Uh, kalau humuk itu bahasa Arab dari kata ham, humkun humkun itu kalau bahasa kita mohon maaf Bu dungu ya insyaallah ibu-ibu tidak ada yang bersifat seperti ini insyaallah taala ya kebanyakan ibu-ibu yang menutup aurat itu dia berdandan kalau di mana di dalam rumah kalau di luar rumah alhamdulillah ditutupi apa Auratnya, karena salah satu cara berdandan itu adalah dengan menampakkan apa? Menampakkan aurat, ya itu adalah salah satu cara berdandan yang paling efektif <gifat> di depan suami dengan cara menampakkan apa? Aurat yang ditutupi di luar, ya, di dalam rumah di, ditampakkan. Adapun di hadapan anak-anak harus dibatasi ibu-ibu. Jadi penampilan ibu-ibu di depan suami. Yang menggoda, jangan disamakan ketika Anda di depan anak-anak. Ya. Kalau di depan anak-anak itu masih kita dalam rangka melatih juga. Melatih mereka berpakaian dengan pakaian yang yang baik. Moga Ustaz Ahmad. Masya Allah. Ini kemuliaan dari Ustaz Ahmad. Beliau yang menyuguhkan teh. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Ustaz Abdul Hasan. Bzafulah kairo. Uh, jadi dikatakan di sini bahwa semua tadi itu ketika di luar ya berdandan di dalam malah murat marit itu adalah tanda kekurang ilmuwan seorang wanita ya akalnya kurang. Kemudian ditambah kata uh, Syekh kemarin selain dia nggak suka berdandan diperintah juga nggak nurut. Idaftan ilah matuk matakuno alaihi katir mina nisa min adamit ta'waiya wal istijabati. Ditambah lagi banyak wanita itu sudah enggak suka dandan di depan suaminya, enggak nurut lagi. Ya, di halaman 25 atas. Wakas satu tabarrum banyak eh, mengeluh bosan di rumah. Wata ya. sakot wata syaki banyak mengeluh. Ya, dikit-dikit mengeluh. Dan ini digunakan untuk menghadapi para suami, kalau ketemu ngeluh, kalau ketemu nggak taat, ya. Bahkan juga diceritakan kepada selain suaminya, sehingga dia membuka pintu kerusakan untuk rumah tangganya sendiri. Fatajlibuli bai'tiha hayatan ta'isa, sehingga dia justru memasukkan kehidupan yang sengsara di dalam rumahnya. Ibaratnya ibu-ibu. Panjenengan dan suami punya istana. Panjenengan dan suami punya apa? Istana. Kemudian pintu istana dibuka. Lebar-lebar. Sehingga orang melihat semua isi istana. Keindahannya. Kemegahannya. ya. Boleh mereka melihat istana kita. Tapi tolong ibu-ibu. Hati-hati. Jangan sampai mereka merubah apa? Jangan sampai merubah apa Ibu-ibu. Susunan istana kursinya dua lek. Iya <tuh> kan? Kolamnya disatke. Ya. Kebunnya semuanya disemprot jadi kering. Jangan ya. Mereka boleh melihat istana kita. Akan tetapi jangan mereka itu ikut campur tangan. Nah, ketika kita sudah menyampaikan keluhan kepada orang di luar istana kita, Berarti seakan-akan kita ini menarik mereka untuk merubah kondisi istana kita. Hati-hati. ya, Hati-hati sekali dalam masalah seperti ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini salah dibikin sendiri. Kesengsaraan dicari-cari sendiri. Maka hindari banyak mengeluh. Ya, Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Ingat bagaimana bapaknya Nabi. Ismail, ya kan? Ketika Nabi Ismail, istrinya tidak tahu kalau Nabi Ibrahim adalah bapak mertuanya, ya kan? Kemudian akhirnya sang istri mengeluhkan kehidupan rumah tangganya. "Ayo kita makan cuma daging-dagingan tok. Emang di situ hidupnya berburu." Banyak mengeluh, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim pesan apa kepada sang menantu tadi? tolong nanti kalau anak kalau suami anda datang pesan, apa katanya tolong ganti apa ah, tolong ganti gawangan pintunya ini wanita nggak tahu kalau itu adalah siapa mertuanya gitulah ya tapi ngeluh dia asyAllah orang yang nggak dikenal datang Nabi Ismail apa ada tamu? Ada. Siapa? Seorang tua. Apa yang dia tanya? Begini. Apa yang kamu ceritakan? Demikian. Terus apa pesan dia? Katanya suruh ganti apa? Gawangan pintunya. Akhirnya dicerai. Lihat, sikap yang kurang baik dari seorang istri adalah sering mengeluhkan apa kehidupan dia. Kehidupan rumah tangga, kepada orang yang dikenal, mungkin bahkan kepada orang yang tidak dikenal masalah rumah tangga di share di mana medsos yang punya Facebook ya FB forum bu ibu ya FB forum bu ibu ya. hari ini aku pusing banget sebel sama suami wah gitu ya kan besok lagi uh, anak nomor satu mirip banget bapaknya wah gitu kan ini semua orang yang dikenal dan yang tidak dikenal bisa apa? Membaca. Apa untungnya? Ya. Belum nanti punya in Instagram, belum nanti grup WA. Teman-teman, doakan ketabahan buatku wow. menghadapi suamiku, menghadapi anak-anakku, gitu. Ya, subhanallah. Jadi buat apa? Ya, yang seperti itu. Ingat loh, ini ekse, contoh ekstrem saja. Mungkin tidak terjadi. Toh. Mungkin tidak terjadi. Tapi mungkin saja terjadi. Ya. <laughs> Jadi subhanallah, forum media sosial dia jadikan tempat untuk apa? Untuk curhat. Ini na'udubillahi min dalik. Semua yang dikenal. Muncul nanti mungkin orang-orang yang berpenyakit hati. Yang baca mungkin seorang cowok. Enggak? Ya. Ah, ini istri yang sudah enggak betah sama suami. Dipanas-panasi, dijapri, ya, terima konsultasi. Sehingga apa yang terjadi? Rusak rumah tangganya. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan tarik kesengsaraan Kemana? Ke rumah tangga kita, ya. Jangan banyak ngeluh. Kalau sebaik-baik keluhan adalah ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Bisa berkuasa, ya mampu untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi apa? Baik. Tapi kalau orang, orang lemah sama. Ya mereka juga sama-sama lemah. Baik. Eh, sampai di situ kalau tidak salah kemarin, ya eh, di, di, di di samping penampilan fisik yang kurang bagus dari cara berdandan, mungkin cara berpakaian dan yang lain-lain kemudian ditambah tadi sikap yang gampang mengeluh, tidak taat. Ini semua menjadikan rumah tangganya penuh dengan keseng-kesengsaraan, ya. Kemudian Syekh mengatakan. Halaman 25 ya, Bu Ibu ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama fi sahihi Muslim. Sebagaimana disebutkan dalam sahih muslim min hadithi jabirin berasal dari hadis Jabir atau dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu Jabir bin Abdullah idza qadima ahadukum lailan apabila qadima apa qadima datang ahadukum seorang dari kalian lailan di malam hari Ini apabila seorang Suami, ya, seorang pria datang di malam hari dari perjalanan yang panjang, mungkin dia sudah tidak pulang ke rumah itu sehari Tes, saya kira kabelnya bundet dari mic ke situ, ternyata enggak ada kabelnya <gulur> Iya, Saya tadi sampai tengok-tengok ke bawah ini kabelnya mana ini kan Baru sadar kalau tanpa apa? Kabel, taib Uh, apabila seorang dari kalian, ini seorang pria, sahabat saat itu, datang dari perjalanan yang panjang di malam hari, mungkin sehari tidak pulang ke rumahnya, dua hari tidak pulang ke rumahnya, karena perjalanan pada saat itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak seperti apa perjalanan di zaman sekarang, ya kita ke Solo berapa jam? cuma satu jam setengah itu kalau malam bisa satu satu jam mungkin dulu berjam-jam ya dulu berjam-jam ke Purwokerto saya lima jam ya kadang lima jam setengah itu sekarang mungkin kalau pesawat ya berarti mungkin satu jam lah ya satu jaman gitu itu kalau dulu mungkin bisa berhari-hari gitu ke Jakarta mungkin sepuluh jam Ya, bahkan lebih mungkin Kalau dulu mungkin bisa berhari-hari Nah Apabila seorang itu mendatangi Keluarganya turukon Tiba-tiba ya, Jangan Mendatangi keluarganya apa Tiba-tiba ya, Ini begitu datang langsung masuk Masuk rumah Ya nila yufaji'uhum filail Jangan Masuk tiba-tiba di malam Hari berarti kalau dulu belum ada apa belum ada apa? HP Ya, belum ada telpon Belum ada SMS Belum ada WA Maka kalau datang di malam hari Ditunda masuknya Ditunda masuknya Jangan langsung malam kemudian apa? Masuk ke rumah Kalau sunnahnya seorang melakukan perjalanan itu Dan ini e, Wallahu ta'ala alam adalah Termasuk sunnah yang di, Banyak dilupakan dan ditinggalkan Ya Ketika datang dari perjalanan pertama kali yang didatangkannya harus harusnya mana? Masjid. Ya, bukan langsung rumah, tapi masjid. Nah, dari masjid situ nanti dia akan dia bisa melakukan salat di situ. Kemudian bisa memberikan kesempatan untuk keluarganya mendengar kedatangan dia, ya, untuk bersiap-siap, ya. Itu kalau di malam, datang di malam hari. Jangan langsung kemudian tiba-tiba masuk. Ya, innallaha yufaji'uhum fil lail. Jangan datang tiba-tiba di malam hari lima Kenapa kata Syekh? Call karena Nabi saw bersabda, hatta tas al maghribatu sehingga wanita yang ditinggal maghribah maghribah itu dari kata roib. Ini wanita yang dia bah ditinggal yang ditinggal lama. Tas bisa melakukan istighdat bisa melakukan istidad ya istidad itu dari kata hadid hadid itu apa hadidun itu apa ha ibu-ibu kalau sikin sama sikin iso kalau hadid besi ya. sehingga wanita yang ditinggal suami maghibah itu bisa melakukan besi maksudnya apa Opo nyiap kepenuhungan, apa maksudnya? Menggunakan besi, menggunakan besi yang diwujudkan sebagai apa? Pisau. Wah, suaminya datang, dihadang dengan pisau. Pisau di sini maksudnya pisau cukur, ya. Supaya wanita yang ditinggal pergi bisa menggunakan pisau. Cukur Kumisnya yang panjang Cukur Ini <tik> ya. ya. rambut-rambut yang sekiranya Mengurangi keindahan pandangan Di hadapan apa? Suami itu bisa dibersihkan Dengan pisau tadi Ya, sudah maklumlah insya Allah Ibu-ibu Sampai seorang wanita yang ditinggal pergi Itu bisa menggunakan Pisau cukur Dalam rangka membersihkan apa? Badan Ya. wa tam tashto asyithah dan asyithah itu wanita yang rambutnya berantakan. Ya. Ada yang jelantar ke atas, ada yang gejejer ke bawah, ada yang ngerul di. Wanya ya. ibu tahu tak rambut rambut acak-acakan kayak apa ya? ya? Sampai wanita yang rambutnya acak-acakan itu bisa apa? mustun apa mustun sisir bisa ber? bersisir jadi beri kesempatan jangan begitu malam datang Kling! wah ini apa ini spesies apa hati-hati <sonokan> <sampunyelesaian> makanya ini apa namanya sekarang Alhamdulillah dimudahkan dengan adanya apa SMS ada telepon ada WA insyaallah nanti malam pulang ya ini berarti termasuk tidak mengejut, mengejutkan, ya supaya istri bisa siap-siap, panjenengan bisa siap-siap, seperti itu. Apa toh hikmah kok sampai tidak boleh datang malam hari supaya wanita dandan? Masya Allah. Berarti memang fitrahnya wanita itu adalah untuk apa? Memperindah badannya, ya. Untuk su, supaya membuat suami istri suami itu senang meman, memandangnya, ya. Ini kemuliaan seorang seorang wanita, ya, kemuliaan seorang wanita. Masya Ma Allah. Wah <tuh> fihi <video> dalam hadis ini kata she. Wah ada hadis ini fihi di dalamnya. Hadisnya sudah terjemahnya sudah paham semua ya. Iza qadima ahadukum laylan Apabila seorang dari kalian Datang di malam hari Fala ya'tianna Maka jangan sekali-kali Masuk datang Kepada istrinya Ahlahu turukon Tiba-tiba di malam hari Sampai apa Hatta tastahid dal maghibatu Sampai sang istri yang ditinggal Pergi mampu Menggunakan apa pisau syukur Ini membersihkan badan dengan pisau nya wa tam tashayta dan wanita yang rambutnya acak-acakan bisa apa? menyisir ya wa dan hadis ini fihi di dalamnya laftatun ada sebuah laftah apa laftah ya semacam isyarat garimatun yang sangat mulia ya sebuah isyarat yang sangat Mulia, sebuah pelajaran yang sangat mulia untuk siapa? Lilmarah, bagi kaum wanita. Apa itu pelajarannya? Wahhuah, yaitu anahu yembagi bahwa sudah sepantasnya yembagi antal kaw seorang wanita itu menemui suaminya talkaw menemui zaujahah suaminya. Sudah sepantasnya seorang wanita menemui suaminya bi kamalil nadhafatiha dengan kes, kebersihannya yang paling sempurna. Ya, baunya wangi, ya. Kemudian rambutnya apa? rapi, tidak berantakan, tidak berantakan, ya. dan penampilannya yang bagus. Wa jamal isti'dadiha dan e, persiapannya yang yang elok ya, persiapannya elok wala siyama terlebih lagi la siyama ya idza kana qadima min ghaibatin. terlebih lagi apabila suaminya datang dari ghaibah dari waktu yang pepergian yang lama ghaibah menghilang lama Aumin safarin atau dari sebuah per perjalanan ya. dan laki-laki di perjalanan dia menghadapi berbagai macam fitnah pertama asfaru kitatun minal adab safar itu adalah sepenggal dari apa sepenggal dari adab jadi nggak enak safar itu jangan dibayangkan mungkin kalau safar enak duduk ya duduk duduk tapi kesel ada mumet mungkin, ya kan? Kemudian setelah itu juga mungkin dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang lain. Fitnah yang lain misalnya apa, ibu-ibu? Di perjalanan, <coughs> di zaman sekarang, ya banyak wanita-wanita yang dandanannya enggak ya, karu-karuan, enggak pinter nutup badannya. Ditarik nengen, sengkiwo, buka. Ditarik ngewo, sing nengen, buka, ditarik kiwo karonengan kemendurun, ya, ditarik mengisor ke mengisoran, ya itulah, ya. dan dan dan wanita zaman sekarang rapat, tapi ternyata apa transparan, yang seperti ini, ya, kemudian lewat baunya kayak uh, sedang promosi produk sebuah sampo, ya kan, atau produk sebuah minyak wangi, begitu. Jadi ini fitnah fitnah yang dihadapi oleh suami. Bagaimana yang diinginkan suami? Ah kalau begitu obatnya ada di di rumah. Ya, obatnya adalah ada ada di rumah. Tidak mungkin suami yang baik tidak akan mencari obat di luar di luar itu. Maka dia ingin buru-buru sampai di rumah. Ternyata di rumah ada dinosaurus. Nah, ya kan? karena hati-hati ibu-ibu dalam hal ini kelihatannya sederhana tapi ini berpengaruh bu ya dalam menanamkan apa kecintaan di hati suami kepada anda dan anda pahalanya besar sekali masya allah anda pahalanya besar sekali inilah kemuliaan seorang wanita ya, kemuliaan seorang wanita jangan dianggap ini sebuah kalau ah, gini kerja paksa dong tidak ada justru ini adalah kemuliaan seorang wanita demikian Maka diharapkan sekali hadis ini me me mengatakan seyogiannya se sepantasnya seorang wanita bertemu dengan suaminya dalam keadaan bersih dalam keadaan penampilan dan persiapan yang baik. Las yama idhakana kodi ma'manuqai batin. Apalagi kalau suaminya pergi dari safar ya dari perjalanan atau mungkin kalau di sini ya modelnya pergi kerja. Kalau sebagian bapak-bapak mungkin sales. Ya sebagian bapak-bapak ngantor. Jadi bagaimana pulang dari Nyeles, suaminya pulang dari ngantor itu anda dalam kondisi yang, yang sempurna. Hada amrun ya tatala bu minha istiqdadan kondi kondisi yang semacam ini hada amrun ya minha menuntut dari wanita tersebut istiqdadan adanya apa persiapan watahayuan sama siap-siap. Hatta fitarti bil bait sampai dalam menata rumah watahyi atihi dan persiapannya. Jadi jangan sampai suami datang mau duduk, enggak ada tempat yang untuk duduk di sana katok ya nae yang kono eh, jarie, yang kono ombole ya nae hurung tipel di sana buburnya apa tumpah di sana ada bangke kecoak. Ya, don Dan, dan yang lain-lain. Jadi harus ada tempat yang digunakan untuk istirahat suaminya. Oh, kalau raja temen, iya dia raja dan anda adalah ratu permesurnya, begitu. Enggak usah cie, gitu ya. Biasa saja. Emang begitulah. Walaupun kenyataannya, yo raja nih kemeringat permesurnya, yo kemeringet tapi tetap anda raja dan anda eh, dia raja anda permai permesuri walaupun tingkat raja itu bertingkat tingkat ada raja yang kekuasaannya tinggi ada yang raja randuio popo ya ada begitu tapi ingat dia raja anda permesuri ya jadi koyo rojo teman, nggak apa-apa dia raja anda permai permesuri itu yang harus diingat ibu-ibu anda itu adalah pasangan kehidupan ya jadi harus saling apa saling menghormati. Nah ini teori bu ya teori itu sangat gampang diucapkan tapi prakteknya sangat apa sulit. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Allahumma amin. Saya kira cukup sampai di sini dulu pagi hari ini ya masih tersiksa tersisa 20 menit tidak apa-apalah ya. Ya ibu-ibu bisa bersiap-siap menyambut Sang suami nanti ya Alasannya ada aja ya Masya Allah Baik ya, Saya kira ilmu gak usah terlalu banyak-banyak disampaikan dulu Sedikit demi sedikit Mudah-mudahan dimudahkan dalam uh, Mempraktekannya Allahumma Amin Ya, Demikian uh, Ditandai berarti sampai halaman berapa ibu-ibu? 25 Ya